Ada seorang seorang ibu yang belum dikarunia anak selama lima tahun dan sudah suaminya sudah mencerai dua kali, hati-hati. ini Suami yang, mohon maaf, ini kalimat kasar. Kalau suami dikit-dikit mengucapkan kalimat cerai tanpa sebab yang jelas, itu dungu. Jangan main-main cerai itu adalah untuk melepas pengikatan pernikahan. Perempuan yang dikit-dikit minta cerai adalah meminta sesuatu yang sangat besar di hadapan Allah. Dan tidak akan mencium bau surga. Begitu besarnya, jika tanpa sebab yang benar, tiba-tiba seorang istri minta minta cerai. Kecuali suaminya melakukan dosa gede, tidak solat, terang-terangan melakukan zina, mabuk, dan sebagainya melakukan dosa gede, berjudi, tidak mau berhenti, boleh seorang istri minta minta cerai. Nunggu Suaminya baik-baik nah baik, hati-hati kemudian hati-hati urusan mencerai bahkan guyonannya jadi jangan anda mendengar beberapa fetwah yang disandarkan kepada satu buku-buku yang disebarkan di negeri kita pernikahan, perceraian tidak sah kecuali disaksikan di mahkamah, oh tidak perceraian diucapkan di kamar yang gelap, gulitan yang sempit tetap jadi biarpun sang istri tidak mendengar seorang suami disini ngomong bahasanya istrinya dicerai. Di aku misalnya ada seorang suami berkata aku mencerai istriku saat ini. Biarpun istrinya tidak mendengar, maka jatuh cerai. Istri tidak harus mendengar. Dan main-mainnya pun guyon, main guyonannya pun jadi. Guyonannya pun ya, jadi. Makanya jangan main-main urusan perceraian, hati-hati. Kalau marah dengan istri, kecup keningnya selesai. Berarti saya marah, ngerti enggak itu? Ah, isis. Gak marah juga istri nanti Baik benar suamiku itu. Jadi sudah jangan pakai kalimat cerai dan seterusnya Bukan suatu hal yang Baik, lima tahun belum karunia anak Apakah Allah sudah tidak percaya Jangan mengatakan kalimat Allah tidak percaya dan tidak percaya Tidak semua yang diberi oleh Allah anak Berarti sudah pantas diberi amanat Ada orang yang punya anak masalah masuk neraka Agar tapi katakan Allah akan memilihkan waktu yang terbaik untuk saya punya anak. Maksudnya kalau Allah tidak percaya denganmu itu gimana sih? Atau Allah percaya kepadamu? Siapa kamu harus percaya? Ini sering kalimat-kalimat yang latahi diucapkan. Karena saya belum dipercaya oleh Allah. Biarpun yang dikiri anak sepuluh pun belum tentu dia itu mengemban amanat. Allah juga tahu kalau dia kianat. Anaknya sekolah tidak karu-karuan jadi memabuk semuanya. Allah juga tahu sebelum lahir. Lalu oleh Allah diberi anak kan? Apakah berarti Allah tidak tahu? Tidak, nah, nah. jadi kalimat percaya tidak. Jadi Allah belum berikan, belum karuniai. Maka sekarang tunggulah karunia itu. Jika ada di antara kita belum diberi oleh Allah karunia seorang putra, itu adalah semata-mata kasih sayang Allah. Karena Allah sayang kepadamu. Sebab tidak semua anak menjadi sebab keselamatanmu. Jadi perasaan baik terus kepada Allah. Dan Allah akan memberikan kepada hambanya sesuatu pada waktu yang Allah pilihkan, bukan waktu yang engkau pilih biar Allah memilihkan waktu yang tepat anda boleh memohon setiap saat tapi ketahilah Allah akan memilihkan kepadamu, selagi engkau mengadap kepada Allah mengadu kepada Allah, Allah akan memberikan permohonanmu kepadamu di waktu yang Allah pilihkan bukan di waktu yang engkau pilihkan dan Allah pilihkan sesuatu tersebut bukan sesuatu yang engkau pilih sendiri kadang pilihan kita itu lemah pilihan kita itu adalah dicampuri hawa nafsu dan seterusnya, baik insyaAllah Allah, Allah berikan karunia, tapi hidup indah dulu kelihatannya memang betul Artinya apa? Anda sendiri belum siap Suami masih suka ribut Barangkali sampai sudah cerai dua kali Kalau punya anak bagaimana nanti Benah dirilah, dekatlah kepada Allah Istaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara Yurisilisama alikum wa Wayumdidkum bi amwali webinina Perbanyaklah istighfar di tengah malam Memohon kepada Allah Setiap habis sholat istighfar Kemudian setelah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah akan diberi oleh Allah, bi amwal dimudahkan perusahaan rizki, dan anak-anak, insyaAllah. Dan bagi yang tidak dikarunia oleh Allah anak, barangkali menurut medis sudah dipastikan tidak punya anak, tidak usah berkecil hati. Masih ada anak-anaknya hamba Allah yang bisa kita rawat dan kita didik, dan dia akan menyambut kita nanti. Menjadi amal baik, amal jariah. Jadi menuju surga tidak usah dengan anak. Yang tidak punya anak, tidak usah berkecil hati, lalu menjadi ribut terus dengan suami, gara-gara tidak punya anak sudah enggak punya anak ribut terus kasihan benar akan tapi tetap indah ya anak tidak segala-galanya tapi yang sudah punya anak jadikan anak ini benar-benar sebagai tangga untuk kita melambung menuju kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa dengan cara dididik yang benar